Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, Inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi... Apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi, jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami, dan ia masih berhutang karena salah satu nasar Atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja Dan yang mengikat dirinya Dan suaminya mendengar tentang hal itu Tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya Maka nasarnya itu akan tetap berlaku Dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga Tetapi apabila suaminya itu ...pada waktu mendengarnya, melarang dia. Maka ia telah membatalkan Nasar yang menjadi hutang istrinya. Dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya. Dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai Nasar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan. Segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernasar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi Jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nasar dan setiap janji, sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa. Dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya Atau dapat dibatalkan oleh suaminya Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya Dari hari ke hari Maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nasar istrinya Atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi, jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya.